Assalamualaikum Sederlun Berita malam medisi hari ini Selasa 26 April 2016 Dibacakan Ardiansyah Polres Loksemawe Musnahkan 7,8 ton bawang merah ilegal Polisi amankan 6.000 kg Raskin diduga tidak dijual Polres Singkil ringkus orang pengedar narkoba Ikuti juga sajian berita menarik lainnya Yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Polres Loksmawe Selasa pagi memusnahkan 7,8 ton bawang merah ilegal hasil tangkapan di dua lokasi beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan di TPA Alulim Kecamatan Blangmangat ikut disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan Loksmawe dan dari kantor karantina di Banda Aceh. Kapolres Loksmawe AKBP Anang Triarsono mengatakan barang bukti bawang merah ilegal yang dimusnahkan tersebut Hasil tangkapan pada 10 Maret 2016 dan 5 Maret 2016. Rinciannya pada 10 Maret 2016, polisi menyita 1,53 ton bawang ilegal dari bus Kurnia di depan Mapolres, Luxemawai. Hasil penyelidikan bawang itu berasal dari Aceh Tamiang dan hendak dibawa ke PIDI. Satu warga Aceh Tamiang atas nama Darwi selaku pemilik bawang dimasukkan dalam DPU. Lalu penangkapan 5 April 2016, polisi menyita 534 karung. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap sopir truk atas nama Andri, 33 tahun, asal pesangan Kabupaten Biren. Saat ini tersangka tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Darlun Satuan Reskrim Pol Respidi mengamankan 6.000 kg atau 6 ton beras miskin catah warga Gampung Belang Dalam, Kecamatan Mane, yang diduga hendak digelapkan. Polisi telah memeriksa 5 warga Gampung Belang Dalam sebagai saksi terkait indikasi penggelapan Raskin. Kasat Reskrim Pol Respidi AKPP Harahap mengatakan, awalnya Raskin ditangkap warga di Gampung Belang Dalam, Senin sore, Saat diangkut menggunakan trekul diduga hendak dijual. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan trek ke Mapol Sekmane guna menghindari amukan masa. Empat warga belang dalam masing-masing Zailani, Amin Huling, Abdul Majid Usman, dan Basribe mengatakan beras raskin yang kini diamankan polisi merupakan jatah milik warga belang dalam yang hendak dibagikan bulan ini. Beras 6 ton tersebut ditebus menggunakan dana gampung dengan harga rp 7.000 per kilogram. Namun oknum aparatur gampung yang mengangkut raskin menggunakan truk akan menjual raskin tersebut dengan dali uang hasil penjualan raskin digunakan untuk pembangunan masjid. Rencana itu tidak disetujui warga. Karena itu warga meminta kasus dugaan penggelapan raskin di usut tuntas. Darlun Aparat Polres Aceh Singkil kembali menciduk seorang pelaku narkoba saat hendak bertransaksi Senin malam di Bulu Sema Kecamatan Suro. Tersangka berinisial KP 28 tahun, warga Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil. Kasatres Narkoba Polres Aceh Singkil Ibnu Ekorendi Oktama mengatakan, pelaku diduga sebagai pengedar dan kini telah ditahan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa 10 bungkus berisi narkotika jenis sabu atau seberat 4,5 gram. Ibtu Ekorendi menjelaskan penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat. Saat polisi melakukan penggerebekan, tersangka tidak bisa berkutik karena setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Ibtu Eko Rendi yang baru 4 bulan bertugas di Aceh Singkil mengaku telah berhasil meringkus 25 pelaku narkoba. Dari jumlah itu 85 sebagai bandar dan sisanya sebagai pengedar dan pemakai. Ibtu Eko juga menegaskan akan terus mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Singkil. Sebedar sejumlah kepala SKPK di Gayulus mulai dari kepala dinas, kantor sampai badan saat ini menggunakan plat bernomor polisi bodong. Mereka beramai-ramai merubah plat merah menjadi plat pribadi atau hitam sehingga sulit diidentifikasi sebagai mobil dinas atau aset daerah. Berdasarkan keterangan dari sejumlah PNS bahwa mobil dinas pejabat Gayulus yang seharusnya berplat merah di otak-atik menjadi plat warna hitam. Termasuk nomor polisi Sejumlah PNS mempertanyakan perbuatan itu Yang seharusnya tidak dilakukan Karena mereka sebagai panutan para bawahan Sejumlah personel polisi juga mengakui Sejumlah pejabat menggunakan nomor polisi bodong Kasar lantas Polres Gayuluwes AKP Surya Purba mengatakan Seluruh mobil dinas berplat merah tidak boleh diutahati Atau diganti plat begitu saja Surya menegaskan seluruh mobil dinas harus berplat merah dan nomor polisi plat harus sesuai dengan surat kendaraan. Ia menyatakan akan segera menertibkan para pengguna nomor polisi bodong termasuk para pejabat yang merubah plat warna merah menjadi hitam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Kedarlun Polda, Sumatera Utara mencopot AKP Ikhwan Lubis dari Jabatan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan karena terlibat jaringan narkoba. Polisi bersedia membantu Badan Narkotika Nasional untuk mengungkap jaringan narkoba yang diduga berkaitan dengan Ikhwan. Kabir Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Helvi Asegaf mengatakan pencopotan Ikhwan Lubis dari Jabatan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan resmi berlaku pada hari ini Ikhwan selanjutnya digantikan AKPD di Kurniawan yang sebelumnya menjabat kasat reskrim Polres Pak Pak Barat Helvi tidak menampik pencopotan ini berkaitan dengan status tersangka yang disandang Ikhwan setelah ditangkap BNN Ikhwan ditenggarai bagian dari sindikat peredaran narkoba karena ditemukan aliran dana ke rekeningnya dari bandar narkoba Kasus ini masih dalam penyidikan BNN. Ikhwan diamankan BNN Kamis lalu karena berkaitan dengan kejahatan narkoba atas nama tersangka Chun Hin alias Ahin yang diduga telah menyetor kepada Ikhwan 2,3 miliar rupiah. Ahin tak lain bendahara Tony, narapidana LP Lubuk Pakam yang ditangkap karena mengendalikan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Jadlon pengeboran sumur bor untuk kebutuhan air bersih di rumah Sulaiman 48 tahun Warga Belang Aman kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara kembali dilanjutkan Karena semburan lumpur yang bercampur pasir telah berhenti Hal itu dilakukan karena warga di kawasan itu kesulitan mendapatkan air Untuk diketahui kemarin siang warga di kawasan Lok Sukun dikejutkan dengan semburan lumpur bercampur pasir Dari lubang sumur bor berkedalaman 42 meter di rumah Sulaiman Semburan itu baru berhenti sore hari Karena tidak ada semburan susulan, pengeboran sumur dilanjutkan Sekretaris Desa Blang Aman Muhammad Saman mengatakan Dua warga yang mengebor sumur tersebut telah mulai memasang pipa Kedalaman sumur bor sebelumnya 42 meter Tapi setelah terjadi semburan hanya tersisa 39 meter Namun air dalam sumur bor masih keruh sehingga pemilik sumur masih menunggu hingga air jernih untuk dimanfaatkan. Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Mineral Aceh Utara, Mawardi berharap warga tidak memanfaatkan air tersebut untuk dikonsumsi sebelum ada pemeriksaan oleh dinas terkait. Karena dikhawatirkan meskipun air telah jernih, tapi dalam air tersebut mengandung unsur yang berbahaya bagi kesehatan. Darulun tempat pembuangan akhir sampah dan tinja serta pabrik pengolahan pupuk organik di Desa Kampung Durian. Kecamatan Rantau Aceh Tamiang terlantar selama enam tahun. Bahkan sejumlah peralatan pengolahan limbah kini telah rusak dan hilang. Hal itu diketahui berdasarkan temuan tim pansus. Tim pansus Komisi D DPRK Aceh Tamiang hari ini meninjau langsung kondisi lokasi pengolahan sampah di Desa Kampung Durian. Di lokasi, tim pansus menemukan bak pengolahan penampungan tinja tidak berfungsi selama 6 tahun sejak didirikan 2008 lalu, sehingga tinja milik warga tidak dibuang lagi ke lokasi TPA. Begitu juga lokasi pengolahan bahan baku kompos di samping kolam tinja terdapat konveyor yang tidak berfungsi, bahkan tata letaknya amburadul karena lama tidak difungsikan. Sementara kolam air limbah sampah yang tidak terawat Walaupun pembuangan sampah masih berfungsi namun sampah terus menggunung Wakil Ketua DPRK Tamiang Juanda mengatakan temuan tim pansus ini segera dilaporkan ke dinas terkait Sementara kabit kebersihan BLHK Aceh Tamiang Hendra Purnama mengatakan Aset yang ada di lokasi TPA bukan saja BLHK yang kelola Namun ada dinas teknis lain yang mengelolanya dan baru diserahkan ke BLHK 6 bulan lalu Sejak itu pihaknya secara perlahan mulai memperbaiki bak limbah sampah Dan menguras tanah kompos dari bak tinja Dari Newsroom Cerambi Tanjung Permaiskian Berita Malam Medisi Selasa 26 April 2016